Saadná berita malam. Rangkum Sudarlon berita malam edisi hari ini Selasa 1 Agustus 2017 dibacakan Ardian Pelayaran Sabang Banda Aceh masih terganggu akibat cuaca buruk. Merah putih raksasa berkibar di Gunung Gohcut Aceh Besar. Gajah masih berkeliaran di Sebel Salam. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom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 Bahkan jadwal berangkat kapal lambat dari Balohan Sabang pada selasa sore terpaksa dibatalkan. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurani, mengatakan pelayaran kapal penyeberangan tujuan Balohan Sabang ke Ulili Banda Aceh dan sebaliknya masih terganggu. Belum normalnya pelayaran kapal lambat disebabkan belum membaiknya cuaca. Pada selasa pagi, kapal lambat yang berangkat dari Sabang hanya satu trip yaitu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada sore hari kapal Roro itu tidak berlayar karena KMP BRR yang tiba di Sabang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tidak kembali lagi ke Ulele, Banda Aceh. <tik> Sudah dulu bendera Merah Putih Raksasa mulai dikibarkan di puncak gunung Gohcut, Aceh Besar. Bendera berukuran 6x9 meter ini dikibarkan warga desa Rimajen, kecamatan Pekan Pekanbada, Aceh Besar. Aksi pengibaran bendera merah putih raksasa ini dilakukan untuk menyambut HUT ke-72 RI. Sejumlah warga Desa Rimaju naik ke atas Gunung Gohcut sejak Selasa pagi untuk melakukan berbagai persiapan. Meski hujan mengguyur, hal itu tidak menyurutkan semangat untuk mengibarkan bendera raksasa di tiang setinggi 13 meter. Begitu tiba di puncak, masyarakat secara bahu membahu mengangkat, mengikat bendera yang sudah disiapkan pada tiang yang ada. Saat pengibaran bendera, Komandan Koramil 10 Pekan Bada Kapten Samsudi ikut dalam rombongan. Begitu sangsa kamerah putih berkibar warga TNI serta polisi menghormat sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera yang dikibarkan di atas ketinggian ini dapat disaksikan masyarakat dari desa. Kepala Desa Arima Junuk Arifin mengatakan pengibaran bendera dilakukan atas inisiatif pemuda dan didukung perangkat desa. Kegiatan pengibaran bendera raksasa ini juga didukung desa tetangga serta Muspika Pekanbada. Pihaknya sengaja memilih Gunung Gohcut karena dari tempat ini dapat terlihat landscape Banda Aceh dan Aceh Besar dari ketinggian. Sudahlun para petani di desa Tangga Besi dan Cepu Indah kecamatan Simpang kiri 10 masih cemas oleh gangguan gajah liar yang merusak tanaman mereka. Warga di dua desa itu meminta instansi terkait mengatasi gangguan gajah liar yang masih berkeliaran di kawasan tersebut. Salah seorang pemilik kebun di Sebul Salam, Anwar Manik, mengatakan PMK pernah berjanji mengatasi amukan gajah liar di kawasan itu, tapi hingga saat ini belum dilakukan, sehingga kawanan gajah liar masih hilir mudik di areal perkebunan masyarakat. Anwar bersama ratusan petani lainnya mengaku memiliki kebun di kawasan desa Tangga Besi Kecamatan Simpangkiri namun kini menjadi objek amukan gajah liar. Menurutnya saban hari hewan dilindungi itu masuk ke areal perkebunan. Akibat amukan gajah liar ini sudah puluhan hektar kebun masyarakat yang rusak. Tanaman yang menjadi sasaran hewan berbadan besar tersebut mulai dari palawija seperti padi, jagung, papaya, pisang serta komoditas lain. Gajah juga sudah kerap memporak-porandakan tanaman kelapa sawit, kakau bahkan pondok yang ada di kebun. Akibat gangguan ini, kini petani semakin merugi karena gagal panen. Sgarlun penyidik Satreskrim Polres Loks telah selesai memeriksa 11 orang saksi dalam menindaklanjuti kasus eksploitasi batu gajah di lokasi Galian C. Kerung Tuan, Kecamatan Nisamantara Aceh Utara yang diduga ilegal. Sedangkan tersangka sementara ini masih dua orang. Kasatreskrim Polres Lok Sumawai, AKP Budi Nasuha mengatakan, sebelah saksi yang dimintai keterangan berupa sopir interkulir yang mengangkut batu gajah serta orang yang melihat saat terjadi penangkapan. Dalam waktu dekat, penyidik juga akan memintai keterangan warga tempat eksploitasi galian tersebut. AKP Budi mengatakan untuk sementara ini tersangka dalam kasus eksploitasi batu gajah masih dua orang, yakni pengusaha eksploitasi galian C dan operator alat berat. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini sehingga tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sejumlah personel Polsek Pante Bidari Aceh Timur menemukan sebuah bom rakitan dari bawah jembatan di Dusun Bukit Bahagia, Gampung Senebut Tuha, Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur Selasa siang pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Pantipidari Ibtu Zainir mengatakan potongan pipa itu pertama kali ditemukan Ismuhar, 35 tahun, warga senebu Tengah Karena ada wire di pipa tersebut sehingga penemuan benda aneh ini segera dilaporkan Ismuhar ke Polsek Pantipidari. Setelah menerima laporan tersebut, personel Polsek Pantipidari langsung mendatangi TKP. Setelah diperiksa, bom rakitan berbentuk pipa ini panjangnya 43 cm, berdiameter 14 cm, dan berat 20 kg. Ibtu Zainir mengatakan bom rakitan berbentuk pipa itu diduga peninggalan masa konflik. Saat ini bom rakitan itu telah diamankan di Mapolsek Pante Bidari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. <SILENCIO> Darlun, sekitar 12 hektar sawah di desa Julitambu, Tanjung, kecamatan Julibiren, mengalami kekeringan. Begitu juga areal sawah di desa Gelanggang Gampung, kecamatan Kota Juang. Saat ini tanaman padi di areal sawah itu mulai berisi bahkan sebagian mulai menguning sehingga terancam gagal panen. Sekretaris Desa Juli Tambu Tanjung Kecamatan Juli Fauzan Sulaiman mengatakan petani di desanya memanfaatkan air rembesan irigasi untuk menanam padi. Saat proses penanaman air irigasi masih memadai. Namun 3 minggu setelah padi ditanam air irigasi mulai mengering akibat kemarau. Kondisi ini menyebabkan 12 hektar sawah di Desa Juli Tambu Tanjung ikut kekeringan. Petani berharap hujan segera menggujur karena saat ini tanaman padi sangat membutuhkan air. Jika hujan tidak turun dalam waktu dekat maka tanaman padi terancam mati. Selama ini air rembesan irigasi yang mengalir melalui saluran kecil tidak bisa menjangkau semua areal sawah di gelanggang gampung. Sehingga padi yang mulai berbulir juga terancam gagal panen. Petani berharap agar perbaikan terowongan jaringan irigasi pantilung di pacu pembangunannya. Zarlun Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian merilis sketsa wajah dan ciri-ciri pria yang diduga sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Namun menurut Kabir Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, sketsa tersebut belum tentu pelaku penyerang Novel. Sketsa tersebut dibuat berdasarkan keterangan saksi yang melihat orang tak dikenal di sekitar rumah Novel sebelum peristiwa penyerangan. Argo mengatakan saksi sebelum... Saksi tersebut melihat orang tak dikenal itu duduk di sepeda motor di dekat jembatan rumah novel. Saksi ini melihat orang tidak dikenal setelah ia keluar dari Masjid Al-Iqsan tempat novel salat subuh. Saksi itu keluar dari masjid 15 menit sebelum peristiwa penyerangan novel. Ia keluar terlebih dahulu dari masjid lantaran sedang sakit perut. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi telah memeriksa 59 saksi. Polisi juga sempat mengamankan lima orang yang diduga sebagai pelaku, tetapi kemudian dibebaskan karena tidak terbukti sebagai pelaku. Selain itu, polisi mengamankan 50 rekaman CCTV dan memeriksa seratusan toko kimia. Sejauh ini, Polri belum dapat mengungkap siapa pelaku yang menyerang novel yang menyebabkan kerusakan serius pada kedua mata novel.